Ibu Melia selamat sore Selamat sore s i l a k a n Menurut saya itu tidak efektif karena setiap kali demo itu ditawarkan kartu kredit Itu uh, dengan、uh, timing-iming berapapun nilainya mereka di ini di r e k a Yasa Dan saya lihat pemakai kartu kredit itu sangat konsumtif ya Jadi Menurut saya gak efektif i t u Kecuali dengan t e g a s y a dari pihak bank itu mengeluarkan kartu kredit Kartu kredit yang d i i s i benar-benar、uh, diberikan kepada orang yang tepat Bisa menggunakan dengan baik dan bisa membayar dengan baik i t u aja Ya, Terima kasih Pak Aryo, selamat sore s i l a k a n Selamat sore Saya kira susah loh untuk diterapkan itu Bu Soalnya masalahnya ini gimana ya? Uh, orang kita nggak anu aja disodor-sodorin terus apa lagi orang yang ini、uh, memang terlalu ini g e n c a r itu kita udah punya kartu kredit dikasih lagi dikasih lagi itu padahal kita udah nolak nolak dari saya sekian aja terima kasih terima kasih Pak Hari selamat sore silakan Parim k iya selamat sore saya Mbak kalau bisa minimal l juta itu aja Mbak terima kasih どうもありがとうございました。Ya, lebih efisien gitu loh jadi n gak g、uh, alam ke bank-bank lagi dan dengan mengajukan kartu kredit dia bisa langsung mendebat p e r t a n n n y a saya rasa ini agak sedikit、uh, sulit juga ya dengan kebijakan biarannya itu satu, kedua dari pihak banknya sendiri dia bagaimana memonitor bahwa yang bersangkutan telah mempunyai kartu kredit dan berapa seleri yang d i a terima oke、okay, deh dari listrik gaji harapnya bisa Tapi dari sisi onlinenya itu sendiri, bank-to-banknya itu sendiri belum online untuk itu. Lain yang a m a n y konsidentil, yang namanya konsidentil, itu online, dulu bank. Dia bisa langsung lihat rekening itu berapa digit, b e r a p a fasilitas, dia bisa. Dia bisa langsung lihat. Tapi kalau untuk itu n g g a k Mbak. Saya rasa di sini belum efektif untuk i t u Mbak. Malah, cenderung di sini malah meningkat.、Okay. Jadi bisa b u a tiga, tiga, k itu aja, Mbak. Selamat malam, Pak Antoni. Selamat malam. Silakan Kementerian ya Bapak.、Uh, kalau untuk sekarang diberi、uh, mata satu puluh juta di b a w a sebenarnya maksudnya penghasilan sepuluh juta baru boleh m i n t a dua kartu itu menurut saya kayak kurang efektif.、Mm -hmm. Soalnya kayak ini hal ini kayak bisa d i m a n i t u l a s i dan ini u dah wajar gini hal wajar. Oke.、Okay. Cukup Bapak k e m e n t e r a n ya. Halo. i Ya. Cukup k o m e n t a r a n d a Pak Antoni?、Oh, iya, iya, cukup, cukup Baik, terima kasih banyak Pak Antoni Saya beralih ke Pak Leo, s a a t malam Selamat malam Bu Kiki s i l a k a n Bapak Saya pribadi tidak punya kartu kredit ya Bu Tapi saya mau berkomentar Itu kartu kredit tidak bisa dibatasi Kenapa? Karena masing-masing kartu kredit itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing Nah, dan kartu kredit itu juga digunakan di luar negeri itu、eh, Apa ya, tidak semua negara bisa menerima kartu kredit. Jadi ya memang harus banyak kartu kredit yang diperlukan orang-orang、uh, tertentu ya, Yang p e r t i tadi tidak punya kartu kredit ya. ya itu BI campur tangannya itu membingungkan. Karena ini produk bank, ini bukan produk BI kartu kredit itu. Kartu kredit dibubur,、uh, kalau gitu BI dibubarkan saja lah. Terima kasih. Selamat malam Pak r i z i n Ya, malam i b u Silakan Pak.、Uh, saya sih sebenarnya melihat. Mungkin BI mau ngatur itu mungkin supaya、uh, banyak pengguna itu tidak t e r l i l i t kartu kredit ya, bunganya segala macam ya. Tapi kalau menurut saya sih sebenarnya mungkin yang paling m e n t i n g diatur itu bunganya aja. Supaya mereka tuh tidak pasang tarif terlalu tinggi. Tetapi kalau seharusnya dipatok harus cuma dua. カラーはシのグレートのクレジットはシンクロ b e ーのクレジットはシンクローラーのクレジットはシンクローラーのクレジットのクレジットはシンクのクレはシンクローラーのクレのクレジットはシンクローのクレジットはシンクローラーのクレのクレジッのクレジットはシンクのクレ Tapi kalau itu sampai mau diatur satu dua, kayaknya susah, kayaknya, Bu. Menurut saya, s e p e r t i i t u aja. Baik, terima kasih, Pak r i f i n Pandi, k a selamat malam. Iya. Saya melihat saya sebenci dengan pendapat bapak yang tadi, ya. Tujuannya mungkin baik, ya. Saya ingin supaya masalahnya jangan sampai terjerat hutang, ya. Tujuannya baik. Cuma implementasi peraturan ini a g a k sulit, Bu.、Uh -huh. b i s a jalannya, Bu.、Uh -huh. nah, karena j a u orang bisa berpartisipasi soal penghasilan, ya.、Yeah. サララメリーチェコマガンガトークリネットマテ